Mungkin akan terlintas atau terselip di pikiran kita, kita setelah menemukan suatu kata, kita kebingungan. Jamaknya ini boleh dibentuk menjadi jamak mudakar salim atau tidak, ya? Atau jamaknya jamak taksir ya? Nah, oleh karena itu, maka di sini ada ketentuan, ya? Ada ketentuan dari isim agar dapat dibentuk menjadi jamak mudakar salim, ya? Jadi kita tidak perlu repot-repot. Ya, kita nebaknya praktis. Oh, jamak ini bisa dibentuk ya, jamaknya jamak taksir. Isim ini bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim dan bukan taksir misalnya. Baik. Untuk syarat yang pertama atau ketentuan yang pertama adalah nama orang. Sehingga apabila kita menemukan kata yang dia merupakan nama orang, maka dia secara umum bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim contohnya Muhammadun nama orang ya ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim sebagaimana kaidah yang telah kita sampaikan ditambah wawu dan nun atau ya dan nun sehingga menjadi Muhammaduna atau Muhammadina demikian pula Contoh yang lain misalnya Zaidun tinggal menambah wawu dan nun atau ya dan nun karena Zaid merupakan nama orang sehingga menjadi Zaiduna atau Zaidina. Ini yang pertama ketentuan yang pertama ingat apabila ada nama orang maka dia secara umum bisa dibentuk menjadi Jama, Mudakar, Salim. Baik untuk ketentuan yang kedua apabila isim tersebut berupa sifat, ya berupa sifat. Sifat di sini sangat banyak dan sangat luas, namun ya untuk mendasari apa yang akan kita sampaikan dan agar lebih mudah di dalam memahami saya membuat cukup ya lima buah pola ya yang kira-kira dapat mewakili sifat dari isim yang mana dapat dibentuk menjadi jamak mendekar salim kita perhatikan pola yang pertama adalah fa'ilun ya Maksudnya bagaimana? Apabila ada suatu kata yang dia mempunyai pola mirip dengan fa'ilun, ya, maka dia bisa dibentuk menjadi jamak mudahkar serim. Nah, huruf fa, huruf ain maupun huruf lam di sini bisa diganti-ganti Hurufnya Namun untuk alifnya, yaitu fa, ya pada kata yang panjang fa'ilun. Alifnya tidak boleh diganti Namun Pak Ain Walaupun Lam Dia bisa diganti Dan Haruhannya juga diperhatikan sama Apabila Apabila ada suatu isim Yang punya pola mirip Dengan Pak Ilun Maka dia bisa dibentuk Menjadi Kamar Alim Contohnya Misalnya Pak Ilun Yang artinya sekretaris, Ya Sepretaris Polanya Sama Dengan nazir. Tambah yang lain nasirun. Polanya sama dengan fa'ilun. Hanya saja pa' diganti dengan nun, ain diganti dengan shad, lam diganti dengan ra. Ya nasirun. Polanya sama. Sehingga nasirun yang mempunyai arti seorang penolong bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim menjadi nasiruna atau nasirina. Baik, itu untuk pola yang pertama. Untuk pola yang kedua adalah muufilun. Ya, mengikuti pola muufilun. Contohnya misalnya muslimun atau mufsidun, ya. Kita perhatikan mufsidun. Di Ini dia memiliki pola yang mirip dengan muslimun. Ingat sekali lagi, fa'ain dan lam, ya, bisa diganti-ganti, ya hanya saja kita perhatikan harokatnya harus sama kemudian huruf tambahannya juga harus sama ini tambahannya adalah huruf mim muslimun atau muqtidun ya bisa di contoh menjadi sama berdasar mim pola yang ketiga adalah mengikuti pola muqta'ilun ya tambahnya adalah huruf mim dan huruf ta ya muqta'ilun contohnya misalnya muqtahidun ya orang yang rajin orang yang giat orang yang bersungguh-sungguh ya contoh yang lain mustamiun ya mustami mustamiun polanya sama dengan muftailun sami ya bisa dibentuk menjadi jamak muzakkar salim mustamiuna atau mustamiina yang menjadi arti ya Orang Dia Mendengarkan Dengan Saksama Ya Mustami Pendengar setia ya Maksudnya Pendengar setia Baik Untuk pola selanjutnya Adalah Mengikuti Pola Mufailun ya, Contohnya Munafikun Atau Contoh yang lain Mujahidun nah, Ini bisa dibentuk Menjadi Dama Mufailun Pola yang selanjutnya Adalah Mengikuti Pola Mapulun Ya polanya maf'ulun contohnya maktulun orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh kemudian mansurun ya orang yang ditolong ya ini semuanya isim-isim yang mengikuti pola-pola yang kami sebutkan di sini yaitu 5 pola pokok di sini dia secara umum bisa dibentuk menjadi bentuk jamak mudakar salim Sehingga praktisnya bagaimana Apabila kita menemukan suatu kata Dia bukan sebagai nama ya Bukan sebagai nama orang Juga bukan merupakan sifat Yang mengikuti pola-pola yang telah kami sebutkan Maka dia perlu dicurigai Bahwasannya bentuk jamaknya adalah jamak taksir Makanya kita perhatikan Kata Rasulun Ya, Rasulun bukan nama orang Juga bukan merupakan sifat yang memiliki pola-pola yang telah kami sebutkan Baik pola fa'ilun, mu'ilun, atau seterusnya Maka dicurigai jamaknya adalah jamak taksir Dan benar, jamaknya adalah jamak taksir Yaitu rusulun demikian pula baitun dia ya, bukan nama orang bukan pula mengikuti pola-pola sifat yang telah kami sebutkan maka jamaknya adalah jama taksir demikian pula kitabun dan ustazun ya sebagaimana telah kami jelaskan